gimana tuh <gifat> di sini tuh ada tapi kamu ya nggak bisa <gifat> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Hai semuanya kembali lagi sama aku Warwidwati jadi di kesempatan kali ini aku bakalan bikin plan part yang ke 3 karena dari kemarin banyak banget yang minta ke aku kapan sih bikin plan part ketiganya tak diseramkan dan tadi pagi juga aku udah posting foto di instagram terus di youtube juga buat kalian yang udah komen-komen udah aku pilih komenannya yang ngewakilin semuanya dan aku bakal jawab satu satu langsung aja ya kita masuk ke pertanyaan yang pertama ini dari adnisfatulayla pengen jadi youtuber aja atau punya ini yang sering nongol di tv mbak Kalau dari aku pribadi sih Jibblang YouTube juga nggak, karena cuman sebagai nyalurin nyalurin hobi aja. Kebetulan aku suka nyanyi, terus ada YouTube, jadi ya udah aku salurin hobinya lewat ke situ. Terus kalau untuk penyanyi yang jadi penyanyi yang sering nongol di TV, kalau ada kesempatan ya mau, alhamdulillah banget. Tapi kalau nggak juga nggak apa-apa sih. Tuh. Uh, pertanyaan kedua dari. Bums underscore underscore menurut Dianca. <laughs> Butuh waktu berapa lama untuk feeling the song? Sebenarnya kalau aku nggak se sampai sehari sih. Karena gini kita mungkin karena aku keseringan cover lagu yang udah pernah aku dengerin, jadi aku udah udah ngerti. Oh maksud dari lagu ini tuh ini gitu. Tapi kalau untuk lagu-lagu baru mungkin sehari dua hari itu udah udah bisa dan kalaupun pun di juga sebenarnya bisa cuman kurang mungkin kurang sampai aja gitu penyampaian <tuh> lanjut banyak pertanyaan ke tiga dari .r. nanti kuliah mau ambil jurusan apa sukses selalu ya aku kuliahnya pengen ambil jurusan seni itu pengen banget dari dulu karena ya walaupun aku sekolah jurusan IPS tapi cari aman, <laughs> makanya ambil jurusan seni sudah selalu terima kasih okay, sukses juga seni seni musik pastinya musik musik atau enggak vokal oke okay, lanjut lanjut dari F. Fajar Ikai Kak, kok bisa sampai sekarang itu gimana sih prosesnya? Prosesnya itu, kalau diceritain panjang bisa sampai beberapa episode part, part, part, part, banyak banget. Tapi singkatnya bisa sampai kayak gini tuh, ya karena berkat tim di belakang Woro juga, di belakang Wido, Waro, Wido Official juga, terus pasti dibalik aku kayak gini pasti ada orang-orang yang susah dulu di <tuh> belakang, dan pasnya aku juga. Bener-bener ngerambat dari awal, dari bawah, istilahnya itu kita Kalau anak kecil tuh kayak berangkang lah Baru kayak gitu Sampai sekarang tuh itu Enggak sebentar dan butuh waktu yang lama cuman karena mungkin kita nikmatin prosesnya Bareng-bareng, jadi itu rasanya cepet <tuh> Nambung gak sih soalnya Lanjut Dari Novita WF underscore. Tips suara bagus ala sampean, Error. Tips suara bagus. Sebenarnya aku, kalau aku ya, aku sudah nilai suaraku sendiri itu masih masih kurang lah. Kalau dibandingin sama penyanyi-penyanyi di luar sana masih banyak banget yang tekniknya lebih matang, terus cara cara mereka nyanyi itu udah bisa sampai ke penonton. Tapi mungkin kalau dari kalian yang ngeliat aku itu Aku suaranya bagus, terima kasih. Tapi sebenarnya nggak ada tips apa-apa. Jujur aku tuh malah suka minum es, makan es krim kayak gitu-gitu. Padahal yang harusnya itu nggak boleh, cuman karena mungkin udah kebiasaan jadi ya udah. Suaranya kayak gini-gini aja. Kalau ngomong juga gini. Tapi nggak tahu kalau Nggak nanti kalau ngomong kayak gini tuh merdu nggak nggak tahu ya. Kalian yang dengerin. <laughs> nyanyi sedikit nyanyi apa ya? Oi, oh, ana seboharan sedikit Ini buat singgal aku yang mau keluar. Oi. Tak tak prak-prak. Nganti keringet lan eluhku netes te di siji. ora ngerti apa ae sing tak lakoni. Senajan kowe milih lungo Karolian Aku ikhlas nganteni koi. Ini efek tone-tone nih. Lanjut lagi dari bertanya. Pertanyaan dari nih, nih, nih. Tadi itu pertanyaan dari Instagram ya. Sekarang kita ambil yang dari YouTube. Yang pertama dari Nadiok 25. Kenapa banyak banget coveran lagu yang dihapus di channel YouTube Kak Oro? Ini juga mungkin banyak dari kalian yang tanya ini, kenapa banyak video dari aku yang dihapus? Sebenarnya karena ada beberapa masalah dari videonya juga, terus ada dari kita tuh ada pembenahan manajemennya, jadi harus memungkinkan video itu untuk dihapus. Dan tapi nanti bakalan diupdate lagi pasti video-video yang, yang dihapus sebelumnya dan karena kita juga lagi fokus untuk single. Oh, eh, uh, lanjut ya dari Hafair RD. Gak ada rencana trip live perform nggak? Kalau kalian ikutin Instagram aku dan Instagram Borowi official Dot ya, bukan ada score karena ada yang diin baru dengan simbol underscore. Itu palsu. Kalau kalian ikutin Instagram aku yang ada dua itu, mungkin kalian tahu di mana job-jobnya aku, terus tanggal berapa aku manggung. Makanya buat yang belum tahu langsung follow @orowi0ro sama @orowi.official. Kecil semua. Nanti di kalian fotohin. Lanjut dari Sari Puspita Kapan awal buat YouTube Kak terus butuh waktu berapa lama buat dapat absen sebenarnya eh awal buat YouTube aku belum ada dua bulan sih kalau buat akun yang baru Oh kalo yang lama tiga bulan tiga bulan jalan 4 bulan cuman karena ada masalah itu terus bikin baru dan yang ngo official ini kira-kira dua -kira bulan jalan 3 ya mau cara tiga terus butuh waktu berapa lama buat dapat atensi itu cukup alhamdulillah Hah? oh satu bulan setengah tuh dari Vicky Eka Putra coba Mbak oras kali-kali cover laku religi bentar laki kan mau puasa dan lebaran semoga bisa booming kayak cover laku-laku ambiar sepertinya hihihi Insyaallah kita juga udah ada planning karena kita juga covernya ngikutin sama maksudnya ini karena udah mau puasa juga kita bakalan ada selingan cover lagu religi pasti ditunggu-tunggu ya enggak atau ya Aniina masak oke okay. ini sama yang punya tak ngikutin salam keren يا والسلام انشروا اهل الكلام tiro الدنيا احترام ا محبه hadahu بي سلام انشروا Ah, <goda> uh, lanjut lanjut lanjut. Dari eh uh, um, ya? Dari Muhammad rifki Marjika. magelangnya mana, Kak? Aku kota. Kota Magelang. Magelang kota sejuta akunya. Oh, dari 777 tucu tucu tucu tucu ahahaha underscore kak gimana sih kalau nyanyi depan orang banyak biar nggak grogi kasih sarannya dong Se sebenarnya juga aku tuh masih grogian cuma panggung tuh banget apalagi kalau misalkan kayak kemarin job pertama di aku itu itu dingin banget sih rasanya tapi kalau aku ya mungkin kita ketika kita udah naik panggung kita ajak ngomong dulu penontonnya jadi kita lihat dulu penontonnya Ya enggak usah dilihatin satu-satu cuman kita lihat penontonnya itu kayak gimana, terus antusias mereka kayak gimana ke kita. Jadi itu sedikit ngurangin sih. Terus nanti kalau misalkan udah masuk lagu dan masih grogi, mungkin kalian bisa kasih itu lagu buat penonton dulu yang nyanyi. Nanti kalau kalian itu udah kebawa suasana pasti kalian udah enak sendiri. Nah, kayaknya langsung rileks gitu. Kalau aku sih kayak gitu ya. Tapi beda-beda juga cuman dari pribadi aku kayak oh. Next, dari Ritwan Abdul Basit Nie ada niatan cover lagu-lagu lawas Dan lagu Malaysia kan Mbak Oro Aku kalau lagu-lagu Malaysia Kayaknya Itu lagu susah ya, pasti Lagu-lagu Malaysia tuh Cengkoknya tuh, ehh uh, Gitu Jadi, kalau aku sebenarnya belum Belum menguasai tekniknya Jadi, kayaknya belum Tapi kalau untuk belajar-belajar dulu mungkin bisa lah posting posting di Instagram atau apa gitu masih mungkin kalau oh, lagu-lagu lawas juga sebenarnya aku pengen tuh cover lagu yang semuanya jadi dari lagu zaman dulu sampai lagu zaman sekarang atau lagu yang besok udah bisa ketebak gitu langsung tak cover kayak gitu jadi nggak nggak menutup kemungkinan aku juga cover lagu-lagu zaman itu dari sahabat sahabat musik Jawa J kesan dan pesan buat anak zaman sekarang kesannya uh, senang sih karena dengan teknologi yang ada mereka jadi kalau dari aku mereka jadi lebih bisa mungkin cepet tahu sama aku terus mereka juga uh, apa ya mau uh, teknologi yang didapatkan semakin muter <gurna> juga terus ya itu sih pokoknya. Uh, kreativitasnya semakin bagus, pokoknya bagus sih kalau untuk kesan anak zaman sekarang. Terus pesannya lebih hati-hati sama, sama media sosial karena karena kan undang-undang juga ada yang atur. Mungkin kalau mau mengucapkan sesuatu itu harus dipikir-pikir dulu. Gitu. Terus apa lagi ya? Ya semoga makin lebih baiklah buat aku juga, buat semuanya. Do. Jadi buat kalian yang nanya-nanya, mungkin ini tempatnya kok lucu di mana sih, Kak? Atau kalian yang lagi di Magelang, mungkin lagi liburan kesini sini, bisa mampir ke sini di The Local Folk. Itu di daerah Kota Magelang juga dan pokoknya tempatnya lucu sih. Kan? Dan tempatnya sangat buat kalian yang suka foto-foto. Tuh. -foto. Oke, okay, mungkin itu dulu Q&A yang bisa aku jawab dari kalian. Uh, terima kasih karena komentar baik kalian. Tetap dukung aku terus. Pokoknya jangan bosen dan tetap tunggu cover dan single aku jika. Terima kasih ya.